Dan syukurlah kepada Tuhanmu yang maha penyayang dan maha kuasa. Dan sesudahnya Allah adalah Satu Allah, tiada sesama bagi-Nya. Dan sesungguhnya Allah mengutus Nabi Muhammad sebagai teladan bagi kita. Sesungguhnya Allah mengutus Nabi Muhammad sebagai teladan bagi kita. Sesungguhnya Allah hak tuhannya, ولا تموتن إلا وأنك مسلمون. Ya ayuhan, Sudahku Rabbkum, yang telah kumulai dari nafsu wajah, dan telah kumulai dari nafsu wajah, dan telah kumulai dari nafsu wajah, dan telah kumulai dari nafsu wajah, dan يا أيها الذين آمنوا تقوا الله وقولوا قولاً صديلاً يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَن يُطِع اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَد فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا فَإِنَّ أَصْلَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَكِيْرُ الْهَدِيِّ هَدِيُّ مُحَمَّدٍ سَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُخْدَسَتُهَا wa kullu muqdasatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar Ikwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah Alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala masih berikan kesempatan kita untuk berkumpul di majlis yang mulia ini yang mudah-mudahan Majlis ini menjadi satu majlis Yang Allah subhanahu wa ta'ala Turunkan kepada Majlis ini sakinah Dan Allah perintahkan Malaikatnya Untuk mengepak mengepakkan sayapnya Dan menangui majlis ilmu ini Dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala Menyebut-nyebut kita Kepada makhluknya Yang ada di sisinya Yaitu para malaikatnya yang mulia Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa dicurahkan kepada Nabi kita Muhammad beserta para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya yang setia mengikuti beliau dengan istiqamah hingga akhir zaman. Alhamdulillah kita sudah sampai ke hadis yang kenal dari kitab Bahjatul Qulubil Abra' Wa Qura Tukuyudil Akyyam disebut di Jawami al-Akhbar atau yang biasa dikenal dengan Bahjatul Qulubil Abra berkata Syekh Abdurrahman bin Nasir Al-Sa'di Rahimahullah taala al-haditsus sadis hadis yang ke-6 An Abdullah bin Amrin Radiyallahu anhumma Dari Abdullah bin Amr Semoga Allah meriduhinya Dan meriduhi bapaknya Dikarenakan keduanya Islam. Qala Beliau berkata Qala Rasulullah S.A.W Telah bersabda Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Al-Muslim Seorang Muslim itu Man salim al-muslimuna Bin disanihi wa yadih Seorang Muslim itu adalah Orang Yang kaum muslimin Selamat dari lisan dan tangannya. Seorang muslim itu adalah orang yang kaum muslimin selamat dari lisan dan tangannya. Wal muhajir man hajaroban Allahuhu dan muhajir orang yang berhijrah. Manhajaroma nahawulahku Anhu, itu orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah subhanahu wata'ala. Hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim di dalam kitab Sahihnya. Wazad tirmizi wan nasai dan Imam At-Tirmizi dan Nasa'i menambahkan Wal mu'minu man amina hunnas 'ala dimaihim wa amwalihi Dan seorang yang beriman itu adalah orang yang manusia itu aman dari kejahatannya terhadap harta dan darah mereka. Insyaallah akan diulang lagi ya, matan hadisnya. Wa zadal bihaqi dan Al-Imam Al-Bihqi menambahkan wal mujahid man jahada nafsahu qita'atullah. Dan seorang mujahid adalah Orang yang berjihad Di dalam melakukan Ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Kita ulangi An-Abdillah ibn Amr radhiyallahu anhu. Dari Abdillah Bin Amr Semoga Allah merintui Beliau dan bapaknya Kala Beliau berkata Kala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Telah bersabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Al-Muslimu Man salimal al muslimuna Min lisanihi wa yadih Seorang muslim itu Adalah Siapa? Yang dia Selamat Yang kaum muslimin selamat dari Lisan dan tangannya. Ini muslim yang hakiki. Wal muhajir dan orang yang berhijrah. Man hajaru manallahu anhu. Orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Hadis ini muttafaqun alaihi diriwayatkan dari Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim. Dan Al-Imam At-Tirmizi dan Al-Imam An-Nasa'i, keduanya menambahkan wal mu'minu man aaminanannas ala bimaa him wa amwaalih. Seorang mukmin yang sejati adalah yang manusia merasa aman terhadap harta dan darahnya dari orang tersebut itu seorang muslim yang sejati yang manusia merasa aman dari kejahatannya terhadap harta dan darah mereka wazad al dan al imamul bayhaki menambahkan wal mujahid manja hadanaf sahufita al akilla dan seorang mujahid yang hakiki Adalah Yang berjuang Yang berjihad Di dalam Ketaatan kepada Allah Subhanahu SWT Di sini Syekh bin As-Saadi Menjelaskan dalam hadis Kamalu hadihil asma'al jalil Rasulullah s.a.w. menyebutkan Di dalam hadis Kesempurnaan gelar-gelar ini Ada berapa gelar tadi? Yang pertama apa? Muslim Orang yang Selamat dari Lisan dan tanah. Yang kedua mukmin. Yang kedua apa? Muhajir Apa muhajir? Orang yang meninggalkan Apa yang Allah Larang Ini gelar yang kedua muhajir Kemudian yang ketiga Apa? Al-Mu'min Yaitu orang yang selamat Orang yang merasa aman dari Kejahatannya Terhadap harta dan Darahnya itu gelar yang ketiga, kemudian yang keempat adalah al-mujahid orang yang berjihad bersungguh-sungguh di dalam mentaati Allah subhanahu wa taala. Kata Sheikh As-Sadi rahimahullah. Zakarfi hadis kamalu hadhi al asma al-jalila. Di dalam hadis ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang menyebutkan kesempurnaan gelar-gelar ini. Al-Lati Rabbal Allah wa Rasuluhu Alaiha Sa'adatun Dunya wa Afiq, yang Allah janjikan kepada orang-orang tersebut kebahagiaan di dunia maupun akhir. Seorang muslim. Di sini dikatakan al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa Seorang muslim yang sejati adalah yang kaum muslimin itu selamat dari kejahatan lisan dan tangan. Sekarang kalau ada orang yang jahat lisan dan tangan apakah dia bukan seorang muslim? Ya. Jawabannya Hal ini tidak mengeluarkan seorang dari keislamannya, akan tapi hal ini menunjukkan akan kesempurnaan dari keislaman seseorang. Makanya di sini saya mengatakan, fi hadal hadits kamal hadhi al asma al jalila. Di dalam hadits ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang menyebutkan kesempurnaan gelar-gelar ini. Jadi tingkat kesempurnaannya itu Seorang muslim Kalau sudah mampu Menahan Lisan dan tangannya Untuk berbuat jahat kepada Orang lain Ini merupakan bentuk kesempurnaan Seorang muslim Demikian juga Al-Muhajir Orang yang berhijrah itu bentuk kesempurnaannya ketika seorang sudah berhasil meninggalkan seluruh apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Orang yang berhijrah dari negeri kafir ke negeri muslim. Bukankah itu dinamakan sebagai muhajir? Iya. Namun kesempurnaan hijrahnya dicapai ketika dia sudah meninggalkan apa yang Dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dikarenakan pindah dari satu negara Ke negara lain itu hanya wasilah Agar dia mampu Meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala Namun sini Rasulullah s.a.w. Sedang menjelaskan tujuan daripada hijrah itu Tujuan daripada hijrah itu adalah Seorang meninggalkan Apa yang dilarang oleh Allah subhanahu wa taala oleh karenanya hijrah itu ada bermacam-macam Insya Allah nanti kita akan sebutkan kita uraikan dulu hadis yang pertama al muslimu mansalimal muslimuna min lisanihi wa wadih seorang muslim itu yang selamat kaum muslimin yang lain dari kejahatan lisan dan cakap Baik Maka bagaimana dengan orang kafir? Apakah boleh kita berbuat jahat kepada orang kafir? Kan di sini disebutkan seorang muslim itu yang kaum muslimin itu selamat dari kejahatan lisan dan tangan. Sekarang bagaimana orang kafir? Boleh kita sakiti? Ya? Ini jawabannya. Orang kafir itu terbagi menjadi 4 Orang kafir itu terbagi menjadi 4 golongan Yang pertama adalah kafir harbi Orang kafir yang memerangi Orang kafir yang memerangi Kalau lau padar Allah Belanda kembali lagi ke Indonesia Ingin menjajah lagi Indonesia Ini kafir yang Memerangi, harbi Maka apa hukum kita ya Melukai atau mengambil hartanya Boleh, karena ini kafir yang Harbi, kafir yang Memerangi Ini bagian yang pertama yang kedua adalah Al-Zimni Orang kafir Zimni Ahli Zimnah Itu orang kafir Yang tinggal di negeri kaum muslimin Dengan membayar jizyah upeti. ya, Orang kafir Yang tinggal di negeri kaum muslimin Dengan membayar Jizyah Upati Maka ini juga tidak boleh disakiti Kalau yang pertama itu boleh disakiti Kalau ini tidak boleh disakiti Kemudian yang ketiga adalah kafir mu'ahad Kafir mu'ahad Apa itu kafir mu'ahad? Orang kafir yang melakukan perjanjian dengan kaum muslimi yaitu orang kafir yang tinggal di negerinya namun dia memiliki perjanjian dengan kaum muslimi dan ini kebanyakan negara sekarang seperti ini mereka memiliki perjanjian antara sama negara Orang kafir yang tinggal di negeri mereka dan ada perjanjian damai antara negeri kaum Muslimin dengan negeri kafir. Maka ini dimakan sebagai kafir mu'ahad. Yang ketiga ini tidak boleh disakiti. Nabi SAW berhabis-habda, Man kuatala mu'ahadad lam yaroh ra'i hatal jannah. Barang siapa yang membunuh kafir mu'ahad Dia tidak akan mencium bau surga Subhanallah Yang keempat adalah Kafir ustaqman Orang kafir ustaqman Orang kafir ustaqman adalah Orang kafir yang Ya, dia meminta untuk mendapatkan keamanan ketika masuk ke negeri kaum muslimin, orang kafir yang meminta keamanan dari pemimpin atau pemerintahnya untuk bisa masuk ke negeri kaum muslimin. Walaupun antara keduanya itu ada beban peperangan. Hal itu sebagaimana terjadi di zaman Nabi Muhammad SAW. Terkadang Al-Mushriqin mengirimkan putusan kepada Rasulullah s.a.w. Untuk berdiala. Maka yang keempat ini Sama tidak boleh juga kita Sakiti. Maka Yang boleh disakiti itu hanya Orang kafir yang Memerangi. Yang memerangi. Ada pun yang tidak memerangi. Seperti ada orang-orang kafir yang di Kota Sukabumi Barakaliyah. Atau di Bali sana. Berasal dari Amerika, Australia. Boleh kita ganggu mereka? Tidak boleh. Haram. Tidak boleh kita mengganggu orang kafir. Yang tiga golongan tadi. Kecuali hanya satu yaitu kafir. Harbi. Orang kafir yang memerangi. Di sini Rasulullah s.a.w. bersabda Al-Muslimu man salim al-Muslimu na min lisanihi wa yadih Seorang Muslim itu Yang kaum Muslimin yang lain selamat dari kejahatan Lisan dan tangannya Kita lihat Di dalam hadis ini Rasulullah s.a.w. mendahulukan kata lisan Mendahulukan kata Lisan, lidah Kenapa? Para ulama menjelaskan Karena kejahatan lisan Itu lebih luas Jangkauannya daripada kejahatan Tangan Ya, Kejahatan lisan Itu lebih luas jangkauannya Daripada kejahatan Tangan Orang bisa berbuat jahat Dengan lisannya Itu bisa sampai ke ujung dunia Dan sekarang Tulisan itu ya Merupakan bagian Daripada ucapan Demikian juga Dengan lisannya Seorang bisa menyakiti orang yang sudah Menjadi mayat Maksudnya dia sudah menjadi mayat Tapi masih bisa diburuki Oleh lisan seorang Ini jangkauan lisan Dalam membuat buruk itu Jauh lebih luas, lebih luas daripada Karena kejahatan tangan itu paling bisa ya dilakukan kepada orang yang berada di depannya atau orang yang ada di sekitarnya. Namun kejahatan lisan ini bisa sampai ke ujungnya, bahkan bisa sampai ke orang yang sudah meninggal sekalipun. Walaupun orang yang meninggal itu tidak terbahayakan, namun itu bisa dilakukan kepada orang yang sudah kita. Bisa dipahami? Ya. Maka kita sebagai seorang muslim itu harus berusaha untuk meninggalkan kedzaliman-kedzaliman kepada seluruh manusia. Jangan sampai kita bertemu dengan Allah Membawa ketoliman terhadap manusia Berkata Sufian As-Sawri Rahimahullah Ta'ala Ya Lebih baik Saya membawa 70 ketoliman Atau 70 dosa Antara saya dengan Allah Subhanahu Wa Taala Daripada Saya bertemu dengan Allah Membawa satu ketoliman Dengan sesama manusia Lebih baik saya membawa 70 dosa Yang dosa itu Antara saya dengan Allah Daripada saya membawa Ketoliman satu Namun antara diri saya dengan Manusia Karena ketoliman Dengan manusia itu Sebagaimana para ulama mengatakan Yubna alal musyar Dibangun di atas ya Pemaafan kalau tidak mau memaafkan sudah Sementara Allah SWT Itu zat yang maha pengampun Bisa jadi Allah SWT Mengampuni kedoliman kita Walaupun kita belum sempat bertobat Berbeda dengan kedoliman terhadap manusia Ketika manusia tersebut tidak mau memaafkannya Nanti akan dibayar dengan menggunakan Pahala Pahala yang sangat kita butuhkan nanti di hari kiamat Pahala yang sangat kita butuhkan nanti ketika berada di hadapan timbangan Yang mana satu pahala saja Kalau seandainya dengan satu pahala itu Timbangan kebaikan kita lebih berat daripada timbangan keburukan Itu menjadi sebab seorang masuk ke dalam surga Sebaliknya, keburukan hanya satu Namun dengan sebab keburukan itu Raja keburukannya lebih berat daripada raja kebaikannya itu merupakan sebab dia masuk ke dalam neraka ulama. Wa amman sakulat mawazinu wa muafi'i syaitir albiyat. Adapun orang yang berat timbangannya, timbangan kebaikannya, maka dia akan hidup dalam keriduan Allah swt. Wa amman khofat mawazinu wa muhuhaunya. Adapun orang yang ringan timbangan kebaikannya. Lebih berat timbangan keburukan faumuhu hawil maka akan menjadi penghuni terang Allah yang berbicara boleh. Maka satu kebaikan itu sangat kita butuhkan nanti di hari kiamat. Ketika raja timbangan seorang lebih berat kebaikannya walaupun hanya dengan satu kebaikan itu dia akan langsung masuk ke dalam surga Allah dengan rasanya. Sebaliknya, kalau ternyata yang lebih banyak itu adalah raja keburukannya, yang lebih banyak adalah keburukannya yang memberatkan raja itu, maka dia harus masuk ke dalam neraka ongkosnya. Sekarang bagaimana kalau sama? Dia akan digolongkan kepada ashabul araf, ya orang. Yang ada di antara faktor antara dua kenabian, yang tidak sampai kepadanya merita kenabian, dia akan diuji di hari ya. itu orang yang sama kebaikannya dan keburukan. Ya. Maka kita berusaha sebisa mungkin untuk jangan sampai bertemu dengan Allah swt membawa ketoliman terhadap manusia. Kemudian di sini Rasulullah SAW bersabda: "Wal muhajir man hajar Roma, nahawulhu anhu." Dan orang yang berhijrah itu adalah apa tadi orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wataala terhadapnya. Ini puncak daripada hijrah seseorang. Karena kan hijrah itu Tidak hanya ketika seorang Berpindah dari negeri muslim Negeri kafir ke negeri muslim Hijrah itu bertingkat-tingkat Hijrah itu memiliki Beberapa macam Yang pertama Yaitu hijrah Dari negeri kafir Ke negeri muslim Dan ini disyariatkan Bahkan para ulama Menjelaskan kalau seandainya Seorang tidak mampu menegakkan agamanya di negeri kafir tersebut maka dia wajib untuk berhijrah. Ya, kalau ada seorang yang dilarang untuk sholat di negeri kafir tersebut, dilarang untuk melakukan kewajibannya, tidak boleh berpuasa Ramadan maka dia wajib untuk hijrah ke negeri kaum muslimin. Adapun kalau dia berada di negeri kafir, namun dia masih bisa untuk ya menegakkan agamanya seperti orang-orang yang berada di negeri Inggris sana kaum Muslimin yang berada di negeri Inggris sana mereka masih bisa menegakkan agama mereka maka mereka disunahkan untuk melaksanakan hijrah tidak wajib hal ini sebagaimana ya hijrahnya Rasulullah SAW dan para sahabat dari Mekah ke Madinah Mekah adalah negeri kafir dan Madinah adalah negeri oh, Kemudian yang kedua Adalah hijrah Dari negeri kafir Yang kezolimannya Luar biasa Ke negeri kafir yang kezolimannya Lebih sedikit Hijrah dari negeri kafir Yang kezolimannya luar biasa ke negeri kafir yang Kedolimannya lebih sedikit Maka ini juga disyariatkan. Seperti Hijrahnya para sahabat Rasulullah SAW Dari Mekah ke Habasyah Dari Mekah ke Habasyah Nabi sallallahu mengatakan, "Sesungguhnya di sana ada seorang malik, layulam indahu ahad, yang seorang raja itu tidak akan membiarkan ada kezaliman terjadi di hadapannya." Itu raja siapa? Raja Najasyi. Para sahabat dikirahkan untuk berhijrah ke Habasyah. Kemudian yang ketiga, dan ini merupakan inti daripada hijrah, yaitu hijrah meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah subhanahu wataala. Hijrah meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Ini adalah puncak daripada hijrah, dan ini wajib ya umumnya atas setiap kaum, atas setiap kaum. Oleh karenanya kita suka mendengar, ya, saya baru hijrah. Nah, berarti dia baru hijrah meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah SWT menuju ketahatan kepada Allah SWT dan bergabung dengan orang-orang yang sol. Dan ini hukumnya wajib atas setiap orang yang beragama Islam. Dan di dalam riwayat Bukhari yang lain, Nabi saw pernah bersabda di dalam hadis Abu Musa al Ashari, Ayul Islami Aftol, Islam apa yang paling baik? Ya, Nabi saw mengatakan Mansalimal Muslimu, Muslimu dan mendisanihi wajah. Jawabannya sama. Orang yang kaum muslimin selamat dari kejahatan lisan dan tangannya. Namun di sini ada pertanyaan, ya Islam apakah yang paling baik? Ini menunjukkan akan hal tersebut merupakan kesempurnaan Islam seseorang. Bukan berarti kalau ada orang yang menyakiti kaum muslimin yang lain, lantas dia kafir tidak. Namun ini merupakan bentuk kesempurnaan imannya. Yang hal itu merupakan Kewajiban Bentuk kesempurnaan Namun hukumnya apa? Wajib Karena haram kita Menyakiti kaum muslimin dengan Lisan dan tangan kita Ya Maka perkataan Seorang sahabat Ayul islami afdol Islam apakah yang paling baik? Kemudian Nabi Sosalam menjelaskan seorang yang memiliki keislaman yang sampai keislamannya itu membuat kaum muslimin yang lain selamat dari kejahatan lisan dan tangannya. Maka hari ini sebagai bantahan untuk orang-orang Al-Murji'ah. Orang-orang Al-Murji'ah mereka meyakini bahwasanya is Iman itu Dan Islam itu adalah Satu kesatuan Tidak memiliki cabang Sehingga kata mereka Kalau Lepas satu, lepas semuanya Lepas satu, lepas Semuanya Sehingga ya, Orang Nurjiah Itu meyakini Bahwasannya Ya pelaku dosa besar itu tidak membahayakan iman itu karena mereka meyakini maksiat itu tidak membahayakan iman Sebaliknya orang-orang Khawarij -orang itu meyakini bahwasanya kemaksiatan yang dilakukan itu menjadikan seorang kafir langsung Karena kedua kelompok ini meyakini bahwasanya iman dan Islam itu satu kesatuan kalau pergi sebagiannya pergi semua Adapun ahl sunnah wal jemaah Kita sebagai umat Islam meyakini bahwasannya Islam dan iman Itu berjenjang Oleh karena Nabi SAW Di sini ditanya Islam apa yang paling baik? Maka Nabi SAW mengatakan Demikian juga Perkenaan dengan iman Nabi SAW pernah mengatakan Al-imanu gitun wassaldu'una syokbah Iman itu ada tujuh puluh lebih golongan. Alhamdulillahillallahillallah. Yang paling tinggi adalah ucapan Allahillallah. Wa adindah iman total ada anfitariq dan yang paling rendah adalah menghindarkan gangguan dari jalanan. Walhayam syukbatul iman dan malu merupakan bagian daripada keimanan. Sayyid. Terkadang kita dapati ada hadis-hadis yang lain. Ketika Rasulullah S.A.W. ditanya tentang Islam apa yang paling baik. Jawabannya lain. Sebagaimana di dalam hadis riwayat Bukhari nomor 12. Jadi kalau yang tadi pertama itu hadis riwayat Bukhari nomor 10. Kemudian barusan hadis riwayat Bukhari nomor 11. Kemudian ada riwayat bukhari nomor 12 Dari Abdullah Amr, Ammar Bahawa saya seorang bertanya Kepada Rasulullah SAW Tentang ayyul islami khayyul Islam apakah Yang paling baik, sama juga Kalau yang tadi Afdol yang paling utama, kalau ini Islam apa yang paling Baik Maka apa jawaban Rasulullah SAW Tut'imu tu'am wa taqra 'ala man 'arafta wa lam ta'rif Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab yaitu engkau memberikan makanan kepada orang wa taqra dan engkau mengucapkan salam alam al 'arafta wa lam ta'rif baik kepada orang yang kau kenal maupun orang yang tidak kau Nabi sallallahu mintanya Islam apa yang paling baik Nabi Shallallahu Alaihi apa? Engkau memberikan makan dan Engkau mengucapkan salam kepada orang yang Engkau kenal maupun orang yang tidak Engkau kenal. Bagaimana kita menggabungkan riwayat-riwayat seperti ini? Demikian juga di dalam hadis lain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ditanya, ya di dalam hadis Ibnu Masood, dalam riwayat Bukhari yang lain. Ayul amali after, wahai Rasulullah, amalan apa yang paling baik? Nabi Sosal mengatakan, as-salatul waktiha, salat tepat pada waktu. Wabiril wali dain, kemudian berbakti kepada kedua orang tua. Tumal jihad fi sabilillah, kemudian berjihad di jalan Allah Subhanahuwataala. Kemudian juga di dalam hadis yang lain, di dalam riwayat Bukhari juga, Nabi Sosal ditanya. Ya, ayul amali afdal. Amalan apa yang paling baik? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab apa? Al-iman billah. Iman kepada Allah. Bagaimana kita menggabungkan riwayat-riwayat ini? Di hadis yang bersama kita, ya. Dalam riwayat Bukhari nomor 11 itu Islam apa yang paling afdal? Jawabannya apa? Orang yang selamat dari kejahatan lisan dan tangan. Kemudian Nabi Sosan ditanya lagi Di kesempatan yang lain Islam apa yang paling baik? Apa jawaban Nabi Sosan? Engkau memberikan makan dan Mengucapkan salam kepada orang yang kau kenal Maupun orang yang tidak kau. Kemudian Nabi Sosan ditanya di kesempatan yang lain amalan apa yang paling baik? Maka Nabi Sosan mengatakan apa? Ya Salat di waktu Dan Nabi Sosan ditanya di kesempatan yang lain amalan apa yang paling baik? itu menjawab apa? iman kepada Allah. Bagaimana kita menggabungkan riwayat-riwayat ini? Para ulama menjelaskan bahwasannya atau sebelum ada yang Sebelum sebab saja ada yang menjawab salah. Biar ada diskusi. Kalau di kajian syekh itu biasa diskusi. Ya. Diskusi. Ada kalau ada yang ngantuk biar bangun biar ada yang mau jawab silakan gak usah malu salah tak? belajar salah ketika belajar itu enggak masalah tapi yang masalah itu apa salah tapi nggak mau belajar itu yang masalah salah ketika belajar enggak masalah stay okay, tetap ah setelah. melihat orang yang ber melihat orang yang ketika yang bertanya ini lebih cocok untuk jawabannya ya ini lebih cocok amal iman ini tuh masih kurang maka jawabannya apa iman iman kepada allah ada orang yang bertanya ini kayaknya lebih cocok jawabannya salat di Maka Nabi biasanya menjawab sesuai dengan kondisi kondisi solat. ada hadiah tidak Oke. Di sini di dalam hadis yang barusan kita dengar Waman lam takrif terhadap orang yang kita dengar. Bagaimana kita salam kepada orang yang tidak kita kenal. Dan ini sunnah yang banyak ditinggalkan. Ketika kita bertemu dengan seorang salam, walaupun tidak kenal. tidak masuk ke toko, salam. Asalamualaikum. Masuk ke ya, pasar, salam. Masuk ke angkot, Salamualaikum Kira-kira kalau ada yang seperti itu di zaman sekarang bagaimana kira-kira? Ya. Dianggap orang war, ya Ini orang apa sih? Dikit-dikit asalamualaikum. Dikit-dikit asalamualaikum. Adal itu sunnah. Adal itu apa? Sunnah, namun Sunnah yang ditinggalkan. Dan hal itu, alhamdulillah masih dilakukan di negara Saudi sana. Ketika orang masuk ke apa saja, salam. Itu orang-orang Saudi. Walaupun anak-anak itu, walaupun para pemuda itu bandel, namun ketika masuk toko, assalamualaikum. Masuk, ya wartel, assalamualaikum. Beli pulsa, assalamualaikum. Masuk ke taksi yang di sana taksi itu bisa berwarna. Tidak hanya satu pengguna saja Bisa ya beberapa pengguna Masuk salamu alaikum Gak masalah, bahkan itu merupakan Sunnah Bahkan Nabi SAW dalam riwayat yang sahih Kalau engkau mengucapkan Assalamualaikum 10 kebaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 20 kebaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 30 kebaikan bagi Ini sunnah yang banyak di terkadang kita hanya apa salam kepada orang yang kenal saja. Bahkan ya se Yusuf Wabil ya se Yusuf Al Wabil itu beliau di dalam kitabnya Asratus Saah membawakan satu riwayat bahwasanya di antara tanda hari kiamat salam kepada orang yang kenal saja. Ini tanda hari kiamat. Hati-hati. Ya. Walaupun ini tanda hari kiamat yang kecil. Salam kepada orang yang kenal. Kalau tidak masalah kita salam Assalamualaikum ya. Dan ya itu yang paling utama. Lebih utama daripada kita mengucapkan permisi, punten atau apa lagi? Ya selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Ini yang lebih utama. Assalam. Bagaimana kita mengucapkan salam kepada orang yang tidak dikenal Sebagaimana kita ketahui bahwasanya Kalau kita bertemu dengan orang itu ada tiga kemungkinan Kita yakin dia seorang muslim Dilihat dari ciri-cirinya pakai sombuk Bapak-bapak ya. ini, ini muslim Kelihatan pakai songkok. atau pakai koko. Nah, pakai koko. Padahal koko itu bukan dari Islam sebenarnya. Tambay aja koko. Namun sekarang sudah menjadi bagian pakaian kaum muslimin. Sekarang ada yang kedua, orang yang membawa tanda kekafiran. Misalkan dia pakai salib. Nah, ini udah jelas. Kalau yang pertama tadi kan jelas dia Muslim maka kita ucapkan salam Baik yang kenal maupun tidak. Sekarang yang dia ada tanda kekafiran. Ya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, لا تبدأوا يهوه دوام نسوا مبصرا. Jangan kau mulai untuk mengucapkan salam kepada orang Yahudi dan Nasr. Maka kita tidak boleh memulai salam. Adapun kalau mereka mengucapkan salam lebih dahulu, maka Rasuliman Ar-Rahim memperinci. Kalau seandainya dia menyebutkan dengan salam yang jelas, assalamu alaikum, maka kata beliau boleh kita jawab wa alaikum. Namun kalau kata-katanya itu tidak jelas atau jelas akan dia mendoakan keburukan bagi kita. Seperti seorang kafir, seorang musyrik, seorang Yahudi yang mengucapkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam assalamu alaikum. Bukan assalam tapi assam. Assam itu artinya kematian bagi mereka. Maka apa jawaban Nabi sallallahu Namun mendengar perkataan itu, Aisyah marah. Wa alaihi kumulah bagi kau adalah lana dan kemurkaan dari Allah subhanahu wa taala. Maka Nabi Sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Mahlan mahlannya Aisyah, tenangkan dirimu Aisyah. Awasami timahku, tidak akan kau mendengarkan apa yang telah kukatakan. ucapkan. Nabi ya. Sallallahu alaihi wasallam itu sudah. Mencukupi waalaikum dan lagi sudah dikembalikan saja karena kecelakaan itu akan menimpa kepada orang kafir tidak akan menimpa kepada rasulullah, rasulullah. rasulullah. maka kata sesuai menurut kalau seandainya perkataannya itu jelas akan mendoakan kegurukan atau perkataannya tidak jelas samar ini ngomong apa ini? maka kita hanya mengucapkan apa waalaikum jangan ditambahkan Jangan tambahkan. Oke. Sekarang itu yang kedua, jelaskah? Sekarang bagaimana yang ketiga ragu-ragu ini, pakaiannya muslim bukan, kafir besar, jelas. Ya. Maka kita kembalikan ke hukum asal daerah tersebut. Kalau kita sekarang berada di negara atau di daerah yang kebanyakannya kaum... Kau muslimin, maka kita ucapkan salam. Kita ucapkan salam, walaupun paganya itu tidak jelas ini orang Islam atau kafir. Ucapkan salam. Kenapa? Karena kemungkinan besar dia adalah seorang muslim. Berbeda kalau misalkan kita sedang berada di Jepang sana. Gak jelas ini muslim atau kafir. Nah, ketika itu boleh kita berhati-hati. Namun ketika kita berada di satu negara atau satu kota Yang kebanyakan yang muslim Maka kita ucapkan salam walaupun kita ragu Ini muslim atau bukan Kita ucapkan salam Keutamaan mengucapkan salam itu Sangat banyak Di antaranya Mengucapkan salam ini merupakan Sebab seseorang masuk ke dalam Surga Allah Subhanahu Semangat Nabi SAW pernah bersabda dalam hadis riwayat muslim nomor 54. Dari jalan Abu Hurairah, beliau bersabda, La tadufulun jannah hatta tu'minu. Kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman. Wala tu'minu hatta tahabu. Dan kalian tidak akan beriman sampai saling mencintai. Awala adunlukum ala syai'in iza fa'altumu mutahabtum. Maukah kalian menunjukkan kepada sesuatu Yang kalau kalian melakukan ahli tersebut Kalian akan saling mencintai Apa jawaban Nabi SAW Afsus salamabainakum Sebarkanlah salam Di antara Dengan kita menyebarkan salam Itu akan tersebar Rasa cinta kita kepada Sama kaum muslimi Baik yang kenal maupun tidak Kita ucapkan salam Karena salam itu Maknanya sangat agung Assalam, yang pertama maknanya dari kata-kata selamat, keselamatan bagi, berarti seorang ketika mengucapkan salam berarti dia apa, mendoakan keselamatan bagi, bagi. Yang kedua, Assalam itu berasal dari kata al-aman, bersumber dari kata, ya, yang artinya keamanan nanti dia sedang mendoakan semoga engkau mendapatkan keamanan dan yang namanya keamanan itu lebih tinggi daripada keselamatan. Oleh karenanya nabi sosron tadi di dalam hadisnya itu walau minu manaminah dunas ala amwalih ala dimaihimu amwalih. Ya, setelah nabi sosron menebutkan tentang muslim dalam riwayat lain ditambahkan kata-kata iman Walauin seorang yang beriman itu yang manusia merasa aman Dari kejahatan yang menimpa harta dan darah Para ulama menjelaskan keamanan itu lebih tinggi dari keselamatan Sebagaimana iman itu lebih tinggi dari Islam Tidak setiap orang yang selamat itu aman. Ada orang yang ya berada di suatu negara yang ricu peperangan, tapi dia selalu selamat ketika ada peperangan di sini dia kabur di sini. Selama menghindar lagi, menghindar lagi Selamat terus. Namun dia tidak aman. Namun setiap yang aman itu pasti selamat. Setiap yang aman itu pasti. Itu maka yang kedua Daripada makna salam Kemudian juga Di antara keutamaan salam Yaitu Merupakan Sebab selamatnya seseorang Dari kesombongan Dengan seorang menyebarkan salam Dia akan selamat dari Kesombongan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam riwayat Ahmad nomor 18.531 18530 Dari Al-Barra bin Azib beliau berkata telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam "Afsu as-salam taslam" afsus salam taslam. Sebarkan oleh kalian salam maka kalian akan selamat Para ulama hadis menjelaskan selamat dari kesombongan Selamat dari kesombongan Orang yang kebiasaannya itu menyebarkan salam Ini merupakan sebab terbesar dia selamat dari kesombongan Hadis ini riwayat lahmat dengan sahabat yang dan hadis yang bersama kita ini semakna dengan hadis yang berada di riwayat Bukhari nomor 13 dan hadis ini ada juga di dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyyah Nabi SAW pernah bersabda La yu'min wahdikum hatta yuhibba li'akhihi ma yuhibbu di nafsi tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai dia mencintai untuk saudaranya dari kebaikan apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Ini hadis ini terkadang salah diterjemahkan oleh sebagian orang. Ada sebagian yang terjemahkan seperti ini. Tidak beriman seorang di antara kalian sampai dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Ini sangat sulit Hanya segelintir orang yang mampu. Dia mencintai Untuk saudaranya Seperti dia mencintai Dia mencintai saudaranya seperti dia mencintai Dirinya sendiri Karena kebanyakan manusia itu Pasti mencintai diri sendiri daripada Orang lain Jadi Kalau seperti ini Berarti kalau kita punya mobil Kasihkan ke orang lain Punya rumah, kasihkan ke orang lain Namun terjemahan yang lebih tepat adalah Tidak beriman salah seorang di antara kalian Sampai dia mencintai untuk orang lain Dari kebaikan Sebagaimana dia mencintai hal tersebut untuk dirinya sendiri Nah ini bisa dilakukan oleh banyak orang Dengan keinginan Dan kalau kita mengamalkan hadis ini Maka disayang insya Allah Kita akan terbebas dari namanya Sifat hasad Kalau ada orang yang Memiliki sifat hasad Ada orang, ya. ada orang tetangganya Beli sepeda aduh, Mulai Panas Tetangganya beli motor Mulai pening Tetangganya beli mobil Mulai beriak Tetangganya beli rumah Apa kira-kira? Allah Ini orang yang seperti ini Akan menjadi orang yang paling sengsara Setiap melihat kebahagiaan orang Sakit Maka Terapi yang paling baik Untuk orang yang seperti ini Adalah dengan dia mengamalkan hadis Layu minu ahadu'um hatta yu'ibbali akhihi tidak beriman salah seorang di antara kalian Sampai dia mencintai bagi dirinya sendiri Kebaikan bagi orang lain Seperti apa yang dia inginkan untuk dirinya sendiri Dari kebaikan Maka ini terapi hasad yang paling baik Ketika kita menginginkan kebaikan untuk orang lain Ada orang beli mobil Alhamdulillah ada orang beli rumah, alhamdulillah. Padahal kita masih montek. Ada orang nikah, alhamdulillah. Walaupun saya masih ujang. Dan orang yang sudah menikah juga harus berusaha ini. Ya, aduh, si ini kok belum nikah nikah. Ya, padahal saya ini merasakan keindahan yang luar biasa dari nikah. Ini. Dia menginginkan kebaikan untuk orang lain, sebagaimana dia, ya, menginginkan untuk dirinya sendiri. Maka Ini penting Agar kita tidak menjadi orang-orang yang Hasil Dan kata-kata layu'min Tidak beriman Itu tidak menjadikan seorang kafir Ketika dia tidak Mengamalkan hadis ini Namun ini menunjukkan Akan kewajiban Kata para kelama Ketika ada penafian Dari keimanan Ya. Ini menunjukkan akan Kewajiban Hal itu wajib Kita wajib Untuk mencintai Untuk saudara kita Seperti apa yang kita cintai Untuk kita sendiri dari kebaikan Jadi penafian itu Menunjukkan akan Kewajiban Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam suatu ketika melihat ada orang yang sholat, sholatnya itu cepat sekali luar biasa, kayak ayam yang matuk matuknya. Maka datang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian mengucapkan salam, kemudian Nabi Shallallahu mengatakan apa? Irj fa soli fa inna lam kesolli, kembalilah engkau sholat karena engkau belum sholat. Di sini lihat, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menapikan sholat orang tersebut. Engkau belum sholat, penafian. Kenapa? Karena memang dia belum sholat dengan sholat yang sempurna. Dan hal itu merupakan kewajiban. Dia wajib untuk mengulangi sholatnya. Sebagaimana dalam hadis yang lain dalam riwayat Ahmad, "Dhabi salamus sabda la imana liman la amanat alat". Tidak ada iman bagi orang yang tidak memiliki sifat amanah. Apakah kalau ada orang yang berkhianat Maka dia lantas jadi orang kafir Tidak Namun hal ini menunjukkan bahwasannya Amanah itu merupakan Kewajiban Sifat amanah itu merupakan Kewajiban Demikian juga Sabda Nabi SAW dalam riwayat Ahmad yang lain Dengan sanad yang sahih Suatu ketika Nabi SAW bersabda Wallahi la yu'min Demi Allah dia tidak beriman Wallahi la yu'min Demi Allah dia tidak beriman Wallahi la yu'min Demi Allah dia tidak beriman Sampai diulangi tiga kali Maka para sahabat heran Hadzaka ya Rasulullah Siapakah orang itu ya Rasulullah Sungguh malang dia Maka Nabi SAW mengatakan apa? Al-jaru la yakman jaruhu bawah ihwabuhu Itu tetangga yang Orang-orang Atau tetangganya itu tidak selamat dari Keburukannya Tidak selamat dari keburukan, Misalkan keburukan sampahnya Dilempar ke rumah tetangga ya. Atau keburukan Suaranya Kayak musik Sampai tetangganya itu Tidak bisa tidur lima. Atau mengadakan acara keluarga keras sampai terdengar oleh tetangganya sampai jam 3 malam. Kesian tetangganya, tidak tidur. Ini merupakan kedoni. Wallahi la yu. dia tidak beriman. Apakah dia kafir? Tidak, tapi maksudnya apa? Ini merupakan bentuk kewajiban bahwasanya dia tidak beriman dengan keimanan yang sempurna sampai dia melepaskan dari hal tersebut. Maka orang yang mempraktekkan hadis yang tadi sudah disebutkan, dia akan selamat dari sifat kesombongan dan sifat hasil. Oleh karenanya, Allah SWT berjumat di surat Al-Qasas ayat yang ke-83. Allah SWT berjumat, Til kaddarul akhira naja'aluhah lillazina la yuridu na'luwan fil ardi wala fasada wal aqibat lil muttafi. Itulah negeri akhirat yang Allah peruntukkan bagi orang-orang yang tidak ingin menjadi tinggi ketika dia berada di dunia. Walafasada dan dia tidak mau berbuat kerusakan. Walakibatul imtaki dan ya akibat yang baik, akhir yang baik akan dirasakan oleh orang-orang yang bertakwa. Maka seorang muslim yang sejati itu dia tidak mau Menjadikan dirinya Menjadi lebih Di atas muslim yang lain Kalau seandainya dia diberikan Rezgi dengan kepintarannya Dia menginginkan kepintarannya itu Ada di orang muslim Yang lain Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam Itu beliau Sebagaimana sabda beliau ana Sayyidul walad ada. Saya adalah pemimpinnya anak Adam, mulafaq dan saya tidak sombong. Beliau adalah orang yang paling tinggi. Namun beliau menyampaikan seluruh kebaikan yang ada pada beliau dan tidak ada satu kebaikan pun yang beliau sembunyikan. Kenapa? Karena beliau ingin kebaikan itu semuanya tersampaikan dan terasakan oleh manusia. Inilah sifat seorang yang baik yaitu dia tidak ingin menjadi tinggi di atas muslim-muslim yang lain. Demikian juga sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu beliau pernah berkata "Lau a'lamu ahadan a'lamu minni bi kitabillah tablughul maqaya la ataitum." Kata beliau apa? Kalau seandainya ada seorang yang aku tahu Dia itu lebih paham dariku Dalam masalah firman Allah Saya akan datangi dia Walaupun dengan menggunakan Kendaraan okay. Sebenarnya Imam Ibn Masyud Ulamanya para sahabat Bukan ulamanya kaum muslimin biasa Ulamanya para sahabat mengatakan apa? Kalau seandainya saya tahu Ada orang yang lebih paham dariku Dalam masalah kitab Allah itu dalam masalah Al-Qur'an, maka saya akan datangi dia walaupun dengan menggunakan kendaraan. Berarti beliau itu orang yang ingin ya mempelajari kebaikan dari orang lain dan ingin orang lain mengajarkan mempelajari kebaikan dari. Demikian juga Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, salah seorang sahabat yang mulia. Beliau pernah mengatakan Inilah amru bil ayat min al Quran. Saya pernah melewati satu ayat di dalam al Quran. Faafhamuhu. Kemudian saya berhasil memahaminya. Faawadu annasku llahum fahimu minha maafkan. Beliau mengatakan saya berharap kalau seluruh manusia itu bisa memahami seperti apa yang saya fahami. Subhanallah. Ini Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Demikian juga Imam musafir imamnya madhab orang-orang Indonesia. Beliau pernah mengatakan, waditu an al-nas kullu mta'allimu hadal ilm walam yunsab ilayy shayun. Saya berharap kalau seluruh manusia itu mengetahui apa yang telah saya ketahui dan mereka tidak menyandarkan hal tersebut kepada saya sama sekali. Beliau berharap apa? seluruh manusia itu mengetahui apa yang saya ketahui kata beliau dan ketika beliau menyebutkan perkara tersebut tidak usah disandarkan kepada nama saya berkata imam sahibus sabi tidak perlu ini menunjukkan akan ya keinginan beliau untuk kebaikan itu sampai ke kepada orang lain mungkin ini saja yang saya sampaikan ya sekedar saja mengingatkan kurang lebihnya Barangkali kalau ada yang bertanyakan silakan selalu mengalami nama hangga dia akan tidak Ya. Ya, itu dulu yang yang muda dulu. Ya, yeah, silakan. Ya, yeah. bagaimana kita mengucapkan salam kepada satu kelompok yang di situ ada kaum muslimin kaum kafir, kita ucapkan salam dengan niat untuk kaum muslimin tidak mengapa. Kita ucapkan salam dengan niatan untuk ya kita tujukan salam itu untuk kaum muslimin. Lalu kisah Rasulullah bersabda, in nama Allah malu. amalan itu tergantung daripada niatnya. Dan itu tidak boleh utamalah. Yeah. Ya. Ya. Gimana dengan orang-orang atau bikin dulu kita belum ada sunah gitu ya. yang nyari pinggang atau becengkan kita mengatakan apa gitu. Hmm. Apakah ya. hmm. ya. ya. ini Orang yang mengolok-olok agama itu sepakat para ulama hukumnya kafir. Orang yang mengolok-olok agama atau siar-siar agama seperti yang tadi sebutkan jenggot ini merupakan bagian daripada agama. Nabi sosalam itu berjenggot bahkan Nabi sosalam mengatakan alfulihah peliharalah jenggot wa sarap shawari dan cukurlah kumis Ini merupakan bagian dari agama bukan adat orang Arab. Demikian juga jilbab itu bagian daripada agama bukan adat orang Arab bahkan adat orang Arab asli itu tidak berjilbab. Ya kalau mau lihat Adat orang Arab asli itu tidak berjilbab ya, Saya pernah diperlihatkan ya, Orang Arab asli zaman dulu ya, Yang pokoknya mungkin Tah di zaman kapan Pakaian adatnya itu Tidak berjilbab Demikian juga para sahabat, sahabat ya, para sahabat, sahabat wanita Itu aslinya mereka tidak berjilbab Sampai turun ayat-ayat yang berkena dengan Hijab ya Ayuhandabiyuh Kuli Azwa jika wanita, jika wanita ilmu ini naikin ini naalihin pinjalah ini. Sampai turun ayat-ayat yang seperti ini, maka Nabi SAW merintahkan kepada kaum wanita untuk berjilbab. Namun wanita orang Arab asalnya itu tidak berjilbab. Maka bagaimana hukum orang yang mengolok-olok perkara agama ini? Kalau dia tahu itu hukumnya kafir. Kalau tahu ini. Kalau tahu tentang perkara ini Tapi kalau dia tidak tahu Seperti kalau seandainya dulu kita tidak tahu ya Melihat ada orang yang berjandar ke ini, ini Apa ini ya. Atau melihat ada yang cerut tinggrang gitu ya. Karena kita tidak tahu dulunya Bagaimana apakah kita dulu kafir? Jawabannya apa? Tidak, kenapa? Karena di antara syarat Seorang menjadi kafir itu ilmu Dia tahu. Kemudian yang kedua, dia tidak terpaksa. Ya, dia tidak terpaksa. Yang ketiga, dia tidak ada syubhad lagi. Tidak ada pemikiran yang rancu. Yang masih menempel di kepalanya. Kalau masih ada ya, pemikiran yang rancu yang ada di kepalanya. Maka itu apa? Tidak dikafirkan. Sebagaimana Syekhul Islam? Ya, ketika beliau berkata kepada seorang yang mengatakan kekufuran beliau katakan apa laul tuh kamakun kafir kalau seandainya aku mengucapkan seperti apa yang aku ucapkan aku menjadi kufur namun saya tidak mengkafirkan engkau kenapa karena engkau itu memiliki subhan di atas kepala maka di antara syarat pengkafiran itu apa ilmu tidak terpaksa kemudian tidak ada subhan lagi di atas kepala maka alam kita dalam kondis seperti itu tidak menjadi kafir Dan kita tidak boleh ya e, Menyamakan antara kekafiran Dengan pelakunya Tidak mesti setiap orang yang melakukan Perbuatan kekafiran itu kafir ya, Tidak mesti orang yang melakukan perbuatan kekafiran itu kafir Bisa jadi dia tidak tahu ya. Ada orang yang meminta kepada kuburan Mungkin dia tidak tahu Itu adalah kesyirikan atau dia masih ya mencocol di kepalanya itu subhan dia menganggap itu sebagai ibadah maka dia belum dia ya, kafir dan kita dan pengkafiran itu bukan tugas kita tapi tugasnya para ulama dan para pemerintah bukan tugasnya kaum muslimin Allah taala oke oke Mengenai keberkahan waktu Yaitu Waktu yang diisi Dengan ketaatan kepada Allah Itu waktu yang berkata Dan Seorang ketika meminum Atau ketika makan Itu bisa menjadi taat kepada Allah Atau bisa dinilai sebagai jibadat Kapan? dengan Dengan niat dengan niat makanya niat itu para ulama mengatakan sebagai dagangannya para ulama itu yang bedakan kita dengan para ulama niat mereka itu satu amalan bisa memiliki beberapa niat dia makan dia pertama ingin menguatkan tubuhnya untuk melakukan ketaatan kepada allah yang kedua ketika makan dia akan mengucapkan bismillah ini untuk mempraktekkan sunnah rasulullah Kemudian ketika makan dia menggunakan tangan kanan. Ini sudah tiga sunnah dia lakukan. Kemudian ya dia makan dari bagian pinggirnya dahulu, tidak dari bagian tengahnya. Kemudian dia bersihkan makanannya. Kemudian di akhir dia jelati tangannya. Kalau memang makan dengan tangan, okay. itu sunnah semua. Kemudian selama makan dia mengucapkan alhamdulillah lagi, asalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini satu amalan berapa pahalanya coba banyak itulah ya yang membedakan antara seorang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Demikian juga niatnya bermain, dia yakini bahwa satu amalan ini bisa diletakkan padanya beberapa niat. Orang memberikan makan kepada keluarganya, menafkahi keluarganya. Dia niatkan beberapa niat. Yang pertama kalau seandainya ya keluarganya itu masih ada hubungan keluarga. Dengan suaminya itu Maka dia niatkan juga sebagai nafkah terhadap kerabat Kemudian juga ya Ini untuk Menuhi kewajibannya Jadi seperti itu Dengan niat Itu seorang menjadikan kebiasaan Menjadi Menjadi ibadah Maka ketika kita melaksanakan suatu Kebiasaan, suatu hal yang Perkara yang ubah Kita niatkan, maka waktu kita menjadi Barukah, ini yang pertama Kemudian yang kedua, bahwasanya Waktu yang paling barokah adalah Waktu-waktu yang ya, Kita dahulukan terhadap Kewajiban-kewajiban kita Karena yang paling wajib diantara Ibadah itu adalah yang paling wajib Nabi SAW Kita pernah bersabda Wala yazalu ahni Yata paqlamu ilayya bin nawafil hatta Hikbat ya, Setelah Nabi SAW menjelaskan tentang kewajiban Setelah itu baru Nabi SAW menjelaskan apa? Dan seorang hambaku itu akan senantiasa melakukan amalan-amalan yang sunnah sampai aku menjadi cinta kepadanya. So ingat ahbabku. Kalau aku sudah cinta kepadanya, untuk sahuruladiyasya ubi. Pendengarannya itu akan mengikuti kerituan. Wa baa sahuruladiyubesirubi. Penglihatannya akan sesuai dengan penglihatan. Maksudnya apa? Penglihatannya akan mengikuti kerituan. Kata Umar semalam. Demikian juga tangan dan kaki. Maka waktu yang paling barokah Yang pertama yaitu yang kita dahulukan Terhadap kewajiban-kewajiban kita Misalkan kalau waktu pagi itu Memang wajibnya kita itu untuk Mencari nafkah, sudah mencari nafkah Itu yang paling barokah Kemudian sore untuk belajar Belajar Terus seperti itu, seorang muslim itu Sangat miskin terhadap Sangat pelit terhadap Waktunya Seorang ulama Dia pernah diajak oleh para Buddha untuk nongkrong-nongkrong maka apa kata beliau tolong berhentikan matahari ini maka saya akan duduk bersama semua apa kata beliau tolong berhentikan matahari ini baru saya akan duduk bersama kalian. kalau tidak bisa saya tidak mau duduk bersama kalian. untuk apa saya menyanyiakan waktu saya ini bagaimana luar biasanya pelitnya para ulama di dalam menjaga Waktu mereka, inilah waktu yang bagus, waktu yang sangat telit kecuali hanya untuk taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karenanya Alimah bin Muqim itu di dalam kitabnya Al-Fawaid menjelaskan ada 10 perkara yang tidak yang sia-sia. Di antaranya apa? Waktu yang tidak diisi dengan ketaatan kepada Allah itu waktu yang sia-sia. Waktu yang tidak diisi dengan ketaatan Demikian juga pikiran yang memikirkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Dia melihat ke arah sini. Ini kok warnanya coklat ya? Ini kroni. Apa hubungannya ini? Apa manfaatnya kita memikirkan hal seperti itu? Maka kata Ibn Upayim, diantara pikiran yang tidak bermanfaat adalah memikirkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya untuk kita. Subhanallah. Untuk pikiran saja, beliau menasehati kita. Jangan sampai kita memikirkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya ini kebarokahan bangun. Jadi, dahulukan dulu perkara yang wajib. Yang paling wajib dalam ketika waktu itu apa? Kemudian, perkara yang paling sunnah ketika waktu itu apa? Orang baru selesai sholat. Yang paling sunnah apa? Berzikir ketika itu. Walaupun membaca Al-Quran, makhlukannya besar. Namun, yang paling mengikuti petunjuk Rasulullah SAW selesai sholat adalah berzikir. Maka, dahulukan prioritas di atas. Mungkin ini saja yang bisa disampaikan Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wasruba ala nabiyina Muhammadin wa